Man. Coba dengarkan indahnya suara burung-burung itu bernyanyi. Dan lonceng-lonceng itu. Wah, meriah sekali ya. Nah, tiba saat ini. ਲੋਨ para teman-teman semua